John selamat siang. Selamat siang. Silakan. Nah inilah perlunya hakim itu juga mendapat p e r i y a t a kemarin di medan di Opini kemarin、uh, bahwa hakim juga perlu dikenakan sanksi kalau m n d a p a p a kalau melakukan kesalahan. j a i n i salah satu contoh kasusnya hakim yang masih e n g i h a k i m jadi masih sama periknya a、uh, sangat tidak masuk akal kan yang、nah, harusnya dibebaskan. アラロキカハキンパキダニャキャパキタスマトダソン。カロキアムンポニャイハタフルでウワン、セネネントアミュージアムリアキューマンパキタフィチュウィケイトンパキアシュタインアカンテリマナーサウトウワン。パキタミンパキタイトカラインピザンアプリカフィカ。 パシャンですがパタパタスクリア、アキマキミャマトニト、タイママスギチガ、アルス a ィ、イミ m キ、アルスティ、チラキ、アルスティ、チラキ、アルスティ、チラキ、ユニジガ、イマラシ。パー、トーミー、シーラキンパタヤ、アカママツァヤ、ヤピアサークリア、テティ、フィランココミット Uh, kalau misalkan terus k e p e r a d a a n asal yang keliru, k e b e d a d a a n pengadilan yang、uh, menyebutkan demikian Jadi、uh, tidak ada i s t i l a h n y a kebal hukum gitu Sama sebelum KPK kalau dia berbuat biru ya bisa saja Namanya juga manusia gitu ya Jadi、uh, apa saja yang penting pada saat yang tersidakkan ya, Bukti-bukti k e e r a d a a n hakim itu yang memutuskan gitu b e g i t u saja Pak Ya baik, terima kasih Pak Tommy Pak u m a r s i l a k a n Iya Pak, kalau menurut saya ini ya permainan antara hakim dengan hakim lah Itu aja, makasih Pak Leo, s i l a k a n Iya,、eh, terima kasih Pak Pami、uh, Saya pikir KPK kita jangan hanya hakim saja ya Kalau KPK mau kita, itu sekalian juga tuh masalah Bank p e n c u r i Karena ini di tempat saya juga ada orang yang k e b a g i a n Kejiperatan r e z e k i bank, kasus Bank p e n c u r i itu Demikian, terima kasih Iya, Pak Jimmy, s i l a k a n Iya, ini suatu fenomena berjalan terus dari dulu sampai sekarang tidak bisa dihilangkan. Bahwa di Indonesia, orang yang bersalah seperti apapun,、ya. bersalah seperti apapun, itu bisa dengan gigi mempertahankan kebenaran dia, membela diri, bahkan menyalahkan orang lain. Kenapa? Tidak ada hukum di Indonesia. Terima kasih. Pak Budi, s i l a k a n Pak. saya sih tetap ngebelin KPK maksudnya mungkin itu ada kesalahan aja kali soal apa namanya si objek yang bersalah ini Pak Hakim Jarepuri ini memang terbukti dia ini juga kan、uh, dihukum gitu jadi ya kesalahan aja bukan berarti dengan begini si KPK nya dijadiin pihak-pihak yang yang ditekan oleh masyarakat kemudian yang si hakimnya jadi yang d i b e l a b e l a i n g a k gitu juga gitu jadi mungkin sejelek-jeleknya si KPK nih masih tetap lebih mendingan dibanding si hakim yang tadi kali m a k Kalau menurut saya nah, ya KPK baru berapa jam terbangnya sementara si hakim itu kan udah ya mungkin bisa dicek kali ya kalau kita dengar cerita hakim-hakim jaksa kekayaannya dibanding dengan gajinya begitu j a d i y a ini kesalahan sedikit mungkin ya. Terima kasih mbak. Ya, terima kasih Pak Budi. Selamat datang Pak Tolmi. Selamat berang Silahkan Bapak ya.、Uh, <tuh> Menurut saya memang ada orang-orang yang、uh, hakim ya gitu、uh, Atau pejabat yang lainnya itu sebenarnya dia、uh, terpaksa menegakkan hukum Karena、uh, dia dituntut untuk、um, berlaku seperti itu Karena dia a d a l a kewajiban Tapi sebenarnya hatinya dia itu sebenarnya dia、uh, kalau bisa itu tetap、uh, ingin korup gitu Jadi Ini contohnya yang、uh, para pejabat di pengadilan tinggi Jakarta Selatan ini. Baik, Pak Hari, s i l a k a n komentarnya. Iya, parah sekali ya pembantasan kursi di negara kita ini. Sampai even hakim pun yang katanya、oh, sebagai wakil Tuhan di dunia, khususnya kalau Indonesia bilang seperti itu,、uh, segitu t e g a n n y a membela. アトムンキアナディフォルシーティー、ドニシア、カレーン、ヤンタサンドピコス、コレクアニア、サンマーキング、サンディキッド、サンクスマフィア、アンディフォルシー、サーマニティア、アユ、レアジョン、チェジンスポティネ、レシピエニア、カタニア、マウンブランドスポロシーティー、ドニシア、アユ、ペノアラニ。 私はあなたのファンのファンのファンのファンのファンののファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのフ kapan nih pemerintah kita bisa tuntut jalanan lubang, orang k e c e l a k a a n kita tuntut pemerintah seperti di luar negeri harus bisa begitu juga terima kasih terima kasih kembali Pak y a n t o Parko k a selamat datang、uh, apa penjahat yang secara gak sengaja membunuh polisi ya dengan cara gemaknya juga mati di tahanan ya kan bagasan, kemudian、uh, ada beberapa maling ayam juga bisa aja mati d i k e b u k i n sama polisi di dalam tahanan, hakim dalam hal ini hakim クリマスはカテカカババタキアワアジャラとうジャマカフェ。